بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له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 Alhamdulillah Pagi ini sekalipun agak sedikit telat Kita bisa melanjutkan e, Kajian kita Yang pada Hari Rabu yang lalu Kita sudah membahas Meperdimah dari kita Marjul Qabur Yang mencakup beberapa Poin Yang sudah kita Terangkan pada Rabu yang lalu Poin pertama bahwa Allah menciptakan makhluk untuk ibadah. Kedua, Allah akan membangkitkan seluruh makhluk setelah matinya untuk dihisab. Ketiga, tentang takrif atau definisi ibadah. Poin keempat bahwa Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Adam dengan tiga jenis perjanjian. Itu semua sudah kita jelaskan pada Rabu yang lalu. Kita masuk di bab awal dari kitab ini yaitu tentang tauhid dan jenis-jenisnya. Tauhid ini dibagi kepada dua bagian. Yang dimaksud dua bagian itu Dengan dua cara Cara yang pertama Metoda yang pertama Tauhid dibagi tiga Ini metoda yang pertama Pertama Tauhid Rububiyah Kedua Tauhid Al-Uluhiyah Ketiga Tauhid Asma Wasifat ini tiga jenis Tauhid Ini cara atau metode yang pertama Metode atau cara yang kedua Tauhid ini ada dua macam Bisa cara pertama tadi, bisa cara kedua ini Cara kedua Tauhid ada dua macam Pertama Pertamalah Tauhid Al-Ma'rifah wal-Ithbad Maka itu pengetahuan, isbat itu menetapkan. Tauhid ma'rifah ma wal isbat ini mencakup dua hal yaitu tauhid rububiyah dan tauhid asma sifat. Tauhid ma'rifah ma dan isbat ini mencakup dua poin. Poin pertama, Tauhid rububiyah. Kedua, tauhid asma was sifat. Karena tauhid rububiyah dan asma was sifat itu hanya berupa pengetahuan dan menetapkan. Menetapkan zat menetap Allah kalau tauhid rububiyah. Kalau tauhid asma was sifat menetapkan nama-nama dan sifat Allah. Berupa informasi, pengetahuan dan menetapkan Makanya disebut Tauhid Ma'rifah Wal-Ithbad Kedua Tauhid Ab-Tolab Wal-Qasad Tolab, tolab itu tuntutan Qasad itu maksud tolab tolab itu tuntutan yang dituntut atau tujuan, qasid itu maksud atau tujuan, tolab dan qasid. Nah tauhid al tolab wal qasid ini mencakup tauhid al uluhiyah sebab itulah maksud dari tauhid tuntutan dari tauhid atau disebut juga tauhid ath-thala bil qasdil iradi tauhid yang berupa tuntutan al qasdi itu artinya tujuan atau maksud al iradi itu artinya kehendak atau keinginan Nah ini dua cara Dua metode Untuk mengetahui Jenis-jenis Tauhid Cara yang pertama Tauhid dibagi tiga Luhubia, uluhiyah, Asma, Sifat Cara kedua Tauhid dibagi dua Yaitu Tauhid Asma atau Tauhid Ma'rifah wal Isbat yang mencakup Rububiyah dan Asmaul Hisbah. Kedua, Tawwin al Tala'ul Qasid yang mencakup Tawwin al Ululihya. Jadi sebenarnya sama-sama juga. Itu-itu juga cuma beda cara, beda metodologi. Nah, sebelum kita berlanjut. Ini sering dipertanyakan. Apakah tiga istilah ini tauhid rububiyah, asma sifat dan tauhid al-uluhiyah ini dikenalkah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat? Sebab ada orang yang menutup Membagi Tauhid menjadi tiga ini Bidah, tidak ada itu di zaman Salafus Salafusoleh Tidak ada istilah Tiga jenis Tauhid itu Di zaman tersebut Mana ayatnya, mana hadisnya, Mana ucapan sahabatnya bahwa Tauhid ini dibagi tiga Atau dibagi dua tadi Tauhid Ma'rifah wal-Ithbat Dan Tauhid Abdullah wal-Qasad Ya ada, kata mereka. Jadi pembagian Tauhid seperti itu merupakan pembagian yang bida. Ini pernah dipertanyakan sejak dulu sampai sekarang dan juga nanti akan muncul kembali. Dan para ulama itu sudah menjawab. Jawabannya adalah. Tauhid ar Al rububiyah al-Uluhiyah dan asma as-sifat itu jelas-jelas sudah teraplikasi di zaman Nabi saw dan para sahabat. Ayat dan hadisnya banyak nanti akan diungkap. Cuma waktu itu belum diistilahkan dengan istilah. Tauhid, al-rububiyah, uluiyah, semua sifat. Belum istilahnya itu. Istilah itu dibuat memang oleh para ulama untuk mempermudah memahami Tauhid. Sebagai contoh umpama, ibu-ibu kan pasti pernah belajar tajwid. Di dalam tajwid ada beberapa istilah seperti istilah izhar, idgham, ikhfa, iqlab gitu ya. Apakah ilmu tajwid sudah ada? Tajwidnya ada tapi ilmunya belum diremuskah. Istilah tajwid itu sendiri belum ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi izhar, idham, ikhfa, iklab dan seterusnya belum ada istilah itu. Tapi apakah izhar ada di zaman Nabi secara prakteknya ada? Mana contohnya man? Uh, mana itu kan? Izhar itu kan nun mati atau tanwin menghadapi huruf-huruf izhar yang enam. Apakah iklab ada di zaman Nabi? Ada prakteknya. Contohnya Nimba di umpangannya. Tapi saat itu belum disebut. Ikhlaq belum disebut. Ikhlas belum disebut. Ikhram ya Dan yang lain-lain yang belum. Tapi ikhlas ikhram ya apanya sudah ada secara praktek. Nah oleh para ulama dirumuskan untuk mempermudah, mempermudah dalam belajar dan dalam mengajarkan tata cara bacaan Al-Qur'an yang benar. Mungkin ibu-ibu ada yang pernah belajar ilmu nahu dan sorat. Di dalam ilmu nahu ada istilah mubtada, khobar, fa'il, naibur fa'il, makurun bi hal dan seterusnya. Istilah-istilah itu belum ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Tapi apakah mubtadanya ada di zaman Nabi? Ada mubtada. Contohnya alhamdulillah alhamdul itu mubtada isim ya. yang ada di awal kalimat, tapi waktu itu belum disebut mubtada. Demikian juga masalah tauhid, tauhid ar-rubbia uluhiyah dan asnul sifat jelas sudah terpraktekkan di zaman Nabi saw. Tapi saat itu belum disebut atau diistilahkan dengan istilah uluhiyah, rububiyah, asnosifah, bahkan istilah tauhid aja belum ada saat itu. Tapi ini dirumuskan oleh para ulama untuk mempermudah dalam mempelajari dan mengajarkan tauhid. Kalau penetapan tiga istilah tauhid ini dianggap bid'ah Berarti bid'ah juga istilah tajwid Berarti bid'ah juga Berarti bid'ah juga, ah juga Umpamanya ilmu hadis Ada hadis do'if, ada hadis hasan, ada hadis suhi Ada hadis ahad, mutawatir Di zaman Nabi kan tidak ada tapi tidak ada seorang pun ulama yang membidahkan pelajaran hadis, tafsir, nahusorok, tajwid, seperti itu Eh pas muncul pelajaran tawhid dengan istilah-istilah khusus dibidahkan Nah inilah jawaban para ulama Jadi istilahnya memang belum ada Tapi realitanya sudah ada di zaman Nabi Selesal dan para sahabat jadi penetapan tiga macam tauhid yang baru dijelaskan sama aja dengan menetapkan istilah-istilah izhar, istilah, idgham, ikhfa dalam ilmu tajwid, sama dengan menetapkan istilah mubtada, khobar dalam nahwu, sama dengan menetapkan adad hadis mutawatir, hadis ahad, hadis sahih, hadis dhaif dalam bidang hadis dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itulah jawaban para ulama ketika membantah orang-orang yang membidahkan pembagian dan istilah-istilah tersebut. -istilah. Nah, Sheikh sendiri penyusun kitab Maarijul Qabul lebih condong kepada metodologi yang kedua. Yaitu menetapkan Tauhid dengan dua jenis Tauhid Pertama Tauhid Ma'rifah wal isbat Yang mencakup Tauhid Rububiyah dan Tauhid Asma'usifah Atau disebut juga Tauhidul Ilmi Al-Khabaril I'tiqadi Tauhid ilmi maksudnya Tauhid yang ilmiah berdasarkan ilmu Al khabari, khabari itu berita atau informasi. I'tiqadi, i'tiqadi itu adalah keyakinan. Jadi tauhid ilmi, ilmu al-khabari al i'tiqadi artinya tauhid yang berupa ilmu dan informasi dan diyakini. Nah, ini Tauhid yang mencakup Tauhid Rububiyah dan Asma Dan Tauhid yang kedua Adalah Tauhid Uluhiyah Yaitu disebut Tauhid Al-Tolab wal Qasad Atau disebut Tauhid Al-Tolab al Qasdi al-Iraw Nah inilah yang dipilih Oleh Penulis kitab Ma'arujul Qabud Yaitu metode Metoda yang membagi Tauhid kepada dua bagian Sebelum disinilah disebutkan wakabla annahu dalam tafsilil kaul bilbi afi'ah samitul. Sebelum kita merinci, menjelaskan secara rinci tentang pembagian Tauhid ini, maka kita perlu terlebih dahulu membahas memperhatikan beberapa keutamaan, keagungan, ketinggian tauhid dalam agama Allah Subhanahu Wataala ini, dan disebut atau diterangkan dua poin penjelasan tentang agungnya tauhid. Pertama, disebutkan di Annal rusula Lami yad'u ila shayin qablahu Walam tanha an shayin qabla biddihi Wajalahu allahu azza wa jala Syarta dukulil jannah Wal itqi minan nar Pertama Bahwa seluruh rasul Ini untuk menjelaskan Pentingnya Tauhid atau agungnya Tauhid Seluruh Rasul Tidak Mengajak Kepada sesuatu pun Sebelum mengajak kepada Tauhid Jadi ajakan awal yang diserukan oleh para Rasul adalah Tauhid Walam tanha an syai'in qabla dildih Dan Para Rasul itu tidak pernah melarang manusia dari sesuatu pun Sebelum melarang dari lawan Tauhid Apa lawan Tauhid? Syirik Jadi hal yang pertama kali dilarang oleh para Rasul adalah syirik Hal yang pertama kali diserukan, diajak adalah Tauhid dan hal yang pertama kali dilarang adalah syirik. Dan Allah telah menjadikan tauhid ini sebagai syarat masuk surga dan syarat dibebaskannya seseorang dari neraka. Dari sini aja kita sudah bisa mengetahui amat sangat penting dan agungnya tauhid. Saking penting dan agungnya Seluruh Rasul Menyerukan Tauhid pertama kali Sebelum menyerukan yang lain Mengajak manusia kepada Tauhid Sebelum mengajak manusia kepada yang lainnya Dan saking agung dan pentingnya Tauhid Para Rasul Melarang Syirik Pertama kali sebelum melarang yang lain-lainnya dan Allah menjadikan Tauhid sebagai syarat masuk surga dan syarat dibebaskannya dari api neraka. Dalam Al-Ma'idah 72, lihat dalam Fudmud Nyayah nomor 3. Allah berfirman, ini yang menjadi dalil bahawa Tauhid itu syarat masuk surga. Allah menjatakan Innahumayyushrik Billah, fakadharman Allah alaihi aljannah. Sesungguhnya siapa orang yang berbuat syirik kepada Allah, syiriknya syirik bahasa Arab bukan bahasa Sunda, ya. Sebab dalam bahasa Sunda syirik itu artinya iri, iri dengki, ya. Siapa ya, nama syirik? Ya. Nah itu, dengki maksudnya. Kalau dalam bahasa Sunda. Kalau gak salah bahasa Indonesia juga ya. Syirik itu artinya dengki ya. Lu syirik aja kan gitu anak-anak muda sekarang. Maksudnya dengki. Iri. Tapi syirik dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Quran maksudnya menduakan Allah dalam hal ibadah. Lawan dari tauhid. Kalau tauhid artinya kan mengesahkan Allah. Berasal dari kata. Wahada yuwahidu tauhidan. Wahada itu adalah menjadikan sesuatu menjadi satu. Menganggap satu kepada sesuatu. Mentauhidkan Allah al hanya menganggap Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang hak. Itu tauhid. Lawan tauhidlah syir. Menduakan Allah dalam hal ibadah. Kata Allah, Inna umayu syirik billah faqad haram allahu alaihi jannah. Semuanya siapa yang syirik kepada Allah. Maka sungguhnya Allah mengharamkan atas dia surga Haram masuk surga Kalau begitu Tauhid sebagai syarat masuk surga Dan syarat dibebaskan dari api neraka Ini poin pertama yang menunjukkan agungnya Tauhid Dan pentingnya Tauhid Sampai seluruh Rasul Pertama kali yang mereka suruhkan Tauhid sebelum yang lain-lain dan seluruh Rasul melarang dari syirik. Seluruh melarang yang lainnya. Lihat Ustumbah di zaman Nabi Muhammad SAW, segala keburukan di Mekah ada. Judi merajalera, mabuk-mabukan, perzinahan, bunuh-bunuhan. Oh itu sudah menjadi warna dalam keseharian mereka tapi yang pertama kali dilarang oleh nabi bukan zina, bukan mabuk, bukan uh, berjudi, bukan membunuh, tapi yang pertama dilarang jangan menyembah berhala. Ini poin yang pertama. Kedua. Alasan tentang agungnya tauhid adalah annal quran Kullahu fi taqdir tauhid bi anwahi. Sesungguhnya Al Quran, seluruhnya, seluruh ayat-ayat Al Quran itu untuk menetapkan tauhid dengan berbagai macam jenisnya. Jadi seluruh ayat Al Quran bu, berbicara tauhid, seluruhnya. Lihatlah alasannya, rinciannya begini. Pertama, Imam Khobarun, anilahi azza wa jalla, "Wama yajibu ayyusuf bihi, wama yajibu ayunazha anhu, wahyu al-tawhidul ilm al-khabar al-takwir." Nih, penjelasan rincian yang menerangkan bahawa seluruh ayat al-Quran itu isinya tawhid. Pertama Al-Quran ini berisi tiga macam Pertama Mungkin Al-Quran ini Berisi tentang Kabar atau informasi Tentang Allah Azza wa Jalla Baik tentang Zatnya atau sifatnya Dan berisi Tentang informasi Atau hal-hal yang Wajib tentang Sifat-sifat Allah Yang wajib Uh, dijauhkan dari diri Allah dan ini disebut tawid ilmil kabaril iltaqad. Contoh umpamanya ayat yang berisi informasi tentang Allah tentang sifatnya umpamanya Bismillahirrahmanirrahim itu informasi tentang Allah dengan menyebut nama Allah yang maha rahman rahim. Alhamdulillahirobbilalamin segala puji kepunyaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu seluruhnya informasi tentang Allah. Itu menyangkut tauhid, asma wa sifat. yang wajib dijauhkan dari diri Allah. Ibu-ibu pasti hafal ayat kursi ya. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah itu tidak dikenai Rasa ngantuk dan tidur Allah tidak pernah ngantuk Tidak pernah tidur Jadi ngantuk dan tidur adalah dua hal yang dijauhkan Ditolak dari diri Allah Jadi kata Syahatul Sayyid Ada sifat Yang apabila sifat itu dimiliki Oleh Allah Sempurna Tapi bila dimiliki oleh manusia Tidak sempurna Sebaliknya kalau dimiliki oleh manusia Sempurna Kalau dimiliki oleh Allah Menjadi tidak sempurna Contohnya ngantuk dan tidur Kalau ngantuk dan tidur dimiliki oleh Allah Tidak sempurna Allah itu Kurang ayat. Tapi kalau ngantuk dan tidur ini dimiliki oleh manusia Sempurnalah Malah orang yang tidak bisa ngantuk Tidak bisa tidur itu Sakit Insomnia Gelisah ya Harus ke dokter Jadi manusia yang suka ngantuk Suka tidur itu Menormal wajar dan sempurna Asal pada tempat Dan momen yang tepat Kalau lagi ngaji ngantuk atau tidur gak sempurna itu Jangan dijadikan itu Dalam oh, ngantuk dan Tidur itu adalah sifat yang sempurna Bila dimiliki manusia Makanya ngaji saya tidur <tid> Itu gak, gak tepat penerapannya Contoh Umpamanya yang lain punya anak Kalau Allah di, Disifat dipunyai anak Gak sempurna Tapi kalau manusia Punya anak, oh sempurna Makanya punya anak Termasuk sifat yang ditolak Dari diri Allah, lam Iyalin walam yulat Laisa kamislih syai'un Allah itu tidak ada yang menyerupainya Menyerupai makhluk adalah sifat yang ditolak dari diri Allah Dan banyak lagi Innallaha laisa bidhullamil abid Allah itu tidak zolim kepada hamba-hambanya Zolim termasuk sifat yang ditolak dari diri Allah subhanahu Nah jadi Al-Quran Mungkin Berisi informasi tentang Allah Baik tentang sifat-sifat Yang Allah tetapkan untuk dirinya Atau sifat-sifat yang ditolak Dari dirinya Seperti ngantuk, tidur, punya anak Serupa dengan makhluk Dolim, ingkar, janji Itu ditolak dari diri Allah Nah Informasi tentang hal itu disebut tauhid ilmil khabaril itiqari Tauhid Yang berupa ilmu ilmiah saja, informasi Kabar itu informasi Itu keyakinan Dan nah, merupakan keyakinan kita Allah itu Rahman Allah itu Rahim Allah itu tidak ngantuk, tidak tidur, tidak zolim Tidak ingkar janji, tidak beranak, tidak serupa dengan mahrum Nah itu Ini yang pertama Kedua Wa imma da'watun ila ibadatihi wahdahu la syarika wa khal'i yu'badu min duni wahuwa at-tauhid at-thalabil iradi kedua Al-Qur'an mungkin aja berisi ajakan untuk beribadah kepadanya yang esa yang tidak ada syarikat baginya dan ajakan untuk Meninggalkan Apa-apa yang disembah Selain Allah Jadi Isi Al-Quran yang kedua adalah Al-Quran berisi ajakan Agar kita beribadah kepada Allah Satu-satunya Tidak ada syirik baginya Dan ajakan untuk Menjauhi Apa-apa yang disembah Selain Allah dan doa bermanya Ya hey ayuhan nasu mu khalaqakum waladzina min qablikum laalatum tadabur Hai manusia sembahlah Allah oleh kalian yang telah menciptakan kalian dan banyak lagi yang lain. Akhiri sholat itu juga ajakan untuk ibadah. Dirikan oleh kamu sholat. Inilah yang kemudian disebut Tauhid Tolabil iradi. Tolabi itu tuntutan atau tujuan atau yang dituntut. Iradi itu yang dikehendaki. Itu yang kedua. Jadi isi Al-Quran yang kedua adalah ajakan untuk ibadah dan ajakan untuk meninggalkan sesembahan selain Allah. Ketiga, wa imma amrun wa nahiun wa ilzamun bi taatih, fa dalika min hukum tauhid wa mukamilatih. Ketiga, Al Quran mungkin berisi perintah dan larangan serta Ilezam itu mewajibkan Untuk mentaatinya Banyak perintah dalam Al-Quran Atau larangan dalam Al-Quran Aqimu wa atu zakat Dirikan oleh musolat dan tunaikan oleh muzakat Atau yang ilzam yang mewajibkan Kutiba alaikum usia Telah diwajibkan atas kamu sahum Allah wa atiur Rasul taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul itu ilzam Perintah, larangan dan ilzam termasuk hak-hak tauhid dan penyempurna tauhid Jadi kalau seorang sudah bertauhid Wajib ditunikan hak-hak tauhid itu Apa hak tauhid itu? Hak Tauhid adalah perintah dan larangan. Perintahnya dilaksanakan, larangannya dijauhi. Kalau orang aku bertauhid tapi tidak sholat, berarti dia tidak melaksanakan hak-hak Tauhid. Orang aku bertauhid tapi suka judi, suka mabuk, suka zina, suka maling, suka bohong, berarti dia tidak melaksanakan hak-hak dari Tauhid itu. Sehingga tidak sempurna Tauhid Hak Tauhid dan Muka itu, Muka itu artinya penyempurna Jadi perintah dan larangan juga berkaitan dengan Tauhid Karena perintah dan larangan adalah Apanya Tauhid itu? Hak-hak dan penyempurna Tauhid poin terakhir maksudnya terakhir poin ini Bu poin isi Al-Qur'an bukan terakhir ngajinya ngajinya masih panjang Baru setengah jam lebih dikit poin terakhir dari isi Al-Qur'an adalah wa inna khabaron <tuh> an ikramihi li ahli tauhid wa manfa'il bihim fi dunya minan nasl wa ta'id وَمَا يُقْرِمُهُمْ بِهِ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ جَزَاءُ تَوْحِيدِهِ أَوْ خَبَرٌ أَنْ أَهْلِ الشِّرْكِ وَمَا فَعَلَ بِهِمْ فِي الدُّنْيَا مِنَ النَّكَأِ وَمَا يُفْعَلُ بِهِمْ فِي الْأُقْبَى مِنَ الْعَذَابِ فَهُوَ جَزَاءُ مَنْ خَرَجَ أَبْطَمِي تَوْحِيدِهِ تَرَاهِيرْ. Poin keempat isi kandungan Al Quran adalah Al-Quran berisi khabar Khabar itu berita atau informasi Tentang Pemuliaan Allah kepada ahli tauhid Dan Apa yang Allah lakukan Kepada mereka di dunia Apa yang Allah lakukan kepada ahli tauhid Di dunia berupa pertolongan Nasr Ta'id, ta'id itu dukungan itu juga kecepatan ya. Keempat Al-Quran berisi Pemuliaan Allah kepada ahli tawhid Dan apa yang Allah lakukan kepada ahli tawhid Berupa pertolongan Ta'id Apa ta'id tadi? Dukungan, memuatkan Wama yukrimuhum bihi Fil akhirah dan Pemuliaan Allah kepada mereka di akhirat. Berupa surga, rahmat, ampunan gitu ya. Wahuah jazal tawhidi dan inilah balasan bagi tawhid orang tersebut. Jadi apa yang Allah umpamanya jelaskan dalam ayat. Inna, ma inna ma gitu. Allah ma'asubirin, Inna Allah Allah menyeret orang sabar, orang takwa Itu balasan bagi orang yang berkelak. Bahawa orang-orang upekat -orang... apalah mukminun, Allah dihukum fi salatul Sampai di akhirnya ulai kahumun, waritun Allah di najarituna. Firdaus Itu tentang surga firdaus Bagi orang-orang beriman Itu adalah balasan Bagi ahli tau Atau Al-Quran juga berisi informasi Tentang ahli syirik Orang-orang yang berbuat syirik Dan apa yang Allah lakukan kepada mereka Di dunia Berupa Kesengsaraan, kegelisahan, kegundah gulanaan, keresahan. Dan apa yang Allah lakukan kepada mereka di akhirat berupa azab. Jadi ada ayat Al-Quran yang berisi informasi tentang orang-orang musyrik. Dan penderitaan mereka di dunia. Dan azab Bagi mereka di akhir Ini adalah balasan Bagi orang yang keluar Dari hukum Tauhid Inilah Empat Poin isi Al-Quran Ternyata seluruh isi Al-Quran Seluruhnya berkaitan dengan Tauhid Pertama ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang esensi teruhi Tentang zat dan sifat Allah Itu esensi teruhi Yang kedua ada ayat yang berkaitan atau yang menjelaskan tentang Ajakan untuk ibadah dan ajakan untuk meninggalkan syirik Ketiga ada perintah dan larangan Itu juga hak-hak dan penyempurna teruhi yang keempat Informasi tentang ahli tauhid dan ahli syirik Serta bagaimana nasib, nasib mereka Di dunia dan di akhirat Itu adalah Balasan bagi orang yang Bertauhid Dan yang keluar dari hukum tauhid. Kedua Ajakan untuk ibadah kepada Allah Dan ajakan untuk meninggalkan Sesembahan-sesembahan selain Allah jadi dengan demikian ternyata Al-Quran seluruhnya berkaitan dengan Tauhid. Nah, inilah dua poin penjelasan tentang pentingnya Tauhid atau keutamaan Tauhid. Poin pertama, para Rasul pertama kali menyerukan Tauhid dan pertama kali melarang Syirik. Dan Allah menjadikan Tauhid sebagai syarat Masuk surga dan bebas dari neraka Poin yang kedua Al-Quran seluruhnya berisi tentang Tauhid Seluruhnya berkaitan dengan Tauhid Ini semua menunjukkan keutamaan dan keagungan Tauhid Nah itulah jenis-jenis Tauhid Beserta penjelasan tentang pentingnya Tauhid kita masuki pasal pertama tentang bagian pertama dari jenis-jenis tauhid. Tadi disebutkan tauhid itu ada dua macam, tauhid Ma'rifah wal isbah dan tauhid atfal wal qasam. Inilah yang cara yang dipilih oleh penyusun kita ma'rifatul ma kubul ini. Nah, kita sekarang akan berbicara tentang Bagian pertama dari jenis-jenis Tauhid Yaitu Tauhid Ma'rifah wal-Ithbat Atau disebut juga Tauhid al-Khobari al-Ibtiqawad Tauhid artinya mengesahkan Allah Khobari artinya informasi Ibtiqawadi artinya Keyakinan Yang diyakini. Jadi Tauhid Yang berupa informasi Teoritis sifatnya Dan Harus diyakini Atau dengan Katalin Tauhid al-ma'rifati wal-isbat Tauhid ma'rifah dan isbat Ma'rifah itu pengetahuan Ilmu Informasi Isbat itu menetapkan Menetapkan berarti Dijadikan sebagai keyakinan jadi sinonim tauhid al kabari al ikhtiyadi dengan tauhid al marifah wal isbat itu sinonim persamaan kata. Beda istilah tapi maknanya sama. Tauhid ma'rifah wal isbat wahwaya tado man amroy mencakup dua perkara, dua hal. Hal pertama, isbatu dhatihi ta'ala, menetapkan zat Allah. Nah, menetapkan zat Allah ta'ala ini disebut daulid al-rububiyah. Kedua, isbatu asmaihi wa sifatihi, menetapkan nama-nama dan sifatnya. Inilah yang disebut daulid asma wa sifat. Jadi tauhid ma'rifah wal itsbat mencakup dua macam tauhid yaitu rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Apa bedanya? Bedanya kalau tauhid rububiyah menetapkan zat Allah, kalau tauhid asma wa sifat menetapkan nama-nama dan sifat Allah. Nanti Bu kalau kita sudah mulai mengkaji ini kita akan tahu, sadar betapa amat, sangat pentingnya Penjelasan Tauhid Ruhu dan Asmaul sifatnya Dan ini nanti bisa menepis turuhan orang Wah, Naji Tauhid itu Enggak aplikatif lah, gitu katanya Enggak begitu penting nggak ada dampaknya kepada uh, kondisi sosial, ekonomi, politik uh, kaum Muslimin kerana mereka begitu. Nah, itu orang yang nggak tahu tentang perincian dari tauhid ini nanti tauhid ini buat apa besar dampak dan pengaruhnya kepada kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi kaum Muslimin. Coba aja nanti lihat luar biasa pengaruhnya nanti ya. Nah Kita mulai dari yang pertama Isbatul Zati Kita rinci Menetapkan zat Allah Menetapkan zat Allah dimulai dari Al-Barohin ala wujudillahi azza wa jala Bukti-bukti tentang keberadaan Allah azza wa jala Bahwa Allah itu ada Allah itu eksis. Apa bukti? Kan Allah tidak terlihat. Allah itu tidak terjangkau oleh panca indra, tidak terlihat, tidak terdengar, tidak teraba gitu ya. Bagaimana kita meyakini bahwa Allah itu ada? Kalau ibu-ibu pernah belajar filsafat murni, Bu, filsafat murdi menyatakan sesuatu yang tidak terjangkau oleh indera itu tidak boleh dikatakan ada angin kita kita kita sebut ada karena terasa ter terjangkau oleh indera terasa dingin ya kadang-kadang suaranya kelihatan gitu ya pengaruhnya juga ada begitu anginnya ada topan, tornado atau putih beliung semuanya hancur itu ada gitu. Tapi kalau tidak terindra, tidak terlihat, tidak teraba, tidak terdengar, tidak tercium, tidak terpokok, tidak terindrai, jangan dikatakan ada. Makanya orang yang memperdalam filsafat murni rata-rata jadi ateis. Pernah Bu, salah seorang, bukan salah seorang, beberapa orang mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri, di Eropa, pernah debat dengan orang ateis. Dan kalah orang kita yang muslim. Lalu mereka menanyakan ke saya, gimana itu jawabannya? Kata orang ateis, kalian menyatakan syahadat, bersaksi. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad dan Rasulullah. Gitu kan. Bagaimana kalian bisa menyaksikan sesuatu yang tidak terindrai? Kalau di pengadilan, orang yang dihadirkan sebagai saksi adalah orang itu harus melihat kasus yang disaksikannya Melihat dengan mata kepala sendiri Kalau umpah tidak melihat, jadi saksi palsu gak Diterima itu katanya Di dunia hukum begitu Di segala medan begitu, di segala bidang begitu Kalau yang menjadi saksi itu harus orang yang menyaksikan Dalam arti melihat Mempersaksikan hal yang disaksikannya tersebut. Nah kalian menyaksikan sesuatu yang tidak terindrai, tidak terlihat, tidak terdengar, tidak teraba, bukan tidak terjangkau. Bagaimana itu bisa terjadi padahal syahadat itu hal yang paling prinsip dalam agama kalian, yang paling prinsipnya aja sudah tidak bisa dibuktikan, nggak bisa jawab itu bu orang Indonesia karena kenapa enggak bisa menjawab karena dia enggak pernah ngaji Nah, pas ada pengajian kebetulan saya yang ngajarnya, mereka menanyakan itu Kita jawab bu, bahwa yang dimaksud syahada pertama yang kita saksikan itu bukan keberadaan Allah, tapi keesaan Allah Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah gitu kan. Jadi yang kita saksikan itu bukan Allah, tetapi keesaan Allah, Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang hak. Kedua yang dimaksud syahada atau persaksian adalah syahada atau persaksian Menurut mata Islam Bukan menurut kacamata yang lain Ukurannya Kriterianya berdasarkan ukuran dan kriteria Islam Sebab pada kalanya istilahnya sama Diterapkan pada bidang yang berbeda Menjadi berbeda Contoh umpah senok Senok istilah senok dipakai di dunia makan-memakan nyeru Juga dipakai di dunia bangunan Ada sendok temboknya bu Juga dipakai di dunia perbengkelan Ada sendok ban Kalau ada tukang tembok Lagi nembok dia nah, Nyuruh ke asistennya ambil sendok Saya mau nembok nih. Maksudnya adalah Sendok tembok Kalau ada orang lagi nambal ban Keasisten yang ambil itu tuh sendok Maksudnya sendok ban untuk nyungkil ban Sama-sama sendok Tapi fungsinya, bentuknya, ukurannya Beda Tidak sama Istilahnya sama Di bidang yang berbeda Segalanya jadi berbeda Demikian juga persaksian Persaksian di dunia hukum Dengan di dunia tauhid Berbeda mana Para ulama ketika menjelaskan masalah ini seperti yang dituturkan oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin dalam kitab <tuh> uh, syarah dari kitab Tauhid Al-Qaul As-Sadiq Ta'liq al Kitab Tauhid beliau menyatakan asyhadah makna syahadah ikhbaru syai'in ya'lamu mimma Ro'ahu Awusami'ahu Awusyata'am Syahada atau persaksian artinya Memberitahukan Apa yang diketahuinya Seseorang memberitahukan kepada orang lain Apa yang diketahuinya Baik yang diketahuinya itu Hasil melihat Hasil mendengar Hasil mencium Hasil Menelaah Atau memikirkan Kumpamanya Kita Lagi di dalam rumah sini Tertutup oleh dinding Di luar Ada Bunyi neng neng neng Sambil terlihat-lihat es es es Gitu ya Oh kita tahu bahwa di luar ada tukang es lewat Kita tahu Apa pengetahuan kita bahwa ada tukang es yang lewat di luar itu Hasil penglihatan? Bukan Tapi hasil mendengar Umpamanya Ibu Ria di sini Menyimpan durian di kamarnya Kita tidak melihat, tidak mendengar Tapi baunya Eh, pasti di sini ada durian Kita tahu ada durian Apa lihat, apa dengar Bukan, tapi mencium Lalu kita informasikan kepada orang lain Saya ketemu Ustaz Zeno Ustaz Zeno kemarin di Buria Di rumahnya ada durian Berarti saya mempersaksikan Kata Ustaz Zeno Entah ya, enggak Dengar Nggak, kok tahu mencium baunya ada Sebab bau gini enggak mungkin bau salah Kadang-kadang kita lewat di hadapan rumah orang di, di di rumah itu sedang umpamanya membakar atau menggoreng ikan asin ya, Oh, baunya kecium keluar Kita tahu, kita informasikan kepada orang lain Di rumah itu ada yang goreng asin Dilihat enggak? Enggak. Dengar? Enggak. Kenapa tahu? Mencium. Pokoknya apapun hasil pengetahuan itu, apapun cara kita mengetahui hal itu baik melihat, mendengar, mencium atau umpamanya menelaah, memikirkan, lalu hasil pengetahuan itu kita informasikan di hadapan orang lain kepada orang lain kita katakan, maka itulah persaksian. Kita tahu bahwa Allah itu satu-satunya ilah Sesembahan yang hak eh, Dari mana kita tahu hasil menelah Menelah ayat-ayatnya Menelah alam dunia ini Maka kita mengetahui secara pasti bahwa Allah itu esak Lalu pengetahuan kita Keyakinan kita bahwa Allah esak itu Kita ungkapkan Aku bersaksi Bahwa tidak ada semahan yang hak selain Allah Itulah syahadat atau persaksian menurut ajaran Islam Jadi syahadat atau persaksian menurut ajaran Islam Jangan diukur dengan istilah persaksian di dunia hukum atau di dunia yang lainnya Nah seperti itu jawaban kita kepada mereka Nah terus bagaimana kita tahu bahwa Allah itu ada, eksis dan sehingga sakin yakin bahawa Allah itu ada, Allah itu eksis, kita berani menjadi saksi tentang keberadaan Allah. Bahkan Allah itu selain ada juga esak satu-satunya. Nah inilah bukti-bukti bahawa Allah itu ada. Disebutkan di sini. Walau Qur'an yu'aliju dharika bitaujihi, ditadaburi ayatillahi fil kauni wa nafsi. <Sing> Wa fima yali ba'bul barahin wa syawahin ala wujudillahi ta'ala Ala wujudillahi azza wa jalla Al-Quran menjelaskan semua itu Dengan memberikan bimbingan kepada manusia Untuk menelah ayat-ayat Allah Baik ayat Allah yang terdapat di alam Ataupun dalam diri manusia Berikut ini. Oh. Sekali lagi. Kita perlu Slow motion. Al-Quran. Menjelaskan hal itu. Hal itu maksudnya. Keberadaan Allah. Dengan memberikan bimbingan. Untuk memikirkan ayat-ayat Allah atau menelaah ayat-ayat Allah baik yang ada di alam ataupun yang ada dalam diri manusia berikut ini oh, dengan untuk menelaah ayat-ayat Allah baik yang ada di alam ataupun dalam diri uh, yang berada dalam dirinya dan berikut ini beberapa bukti dan Syawahid, syawahid itu penguat bukti dan penguat tentang keberadaan Allah Azza Wajalla. Ada dua belas poin di sini bu. Poin pertama. Ayat pertama aqamallahu ta'ala al-hujjata al-khasma fi ayatin wahida faqala am yuqulukum min wayi shay'in am humul Pertama Allah telah memberi argumentasi atau menegakkan hujjah Menegakkan hujjah itu telah memberikan argumentasi Di dalam satu ayat saja. Ayat yang dimaksud adalah surah Tur ayat 35. Allah berfirman, "Amukulikum min ghairi Shayin amhum alqariqun". Atur. Apakah mereka ini diciptakan Padahal tadinya tidak ada Ataukah Mereka yang menciptakan dirinya sendiri Ini ayat Mengiring manusia untuk berpikir Tentang keberadaan kita Apakah kita ada ini karena ada yang menciptakan atau karena menciptakan dirinya sendiri? Seorang sahabat ketika itu masih musyrik namanya Abdullah bin Mut'im. Dia waktu itu musyrik. Suatu saat Nabi SAW membacakan surah Tur. Waktu wakita dimastur dan seterusnya sampai tiba kepada ayat yang ketiga puluh lima. Am khulikumil bayri shayin amhumul khulipun. Kata Ibnul Mutim tadi kadal kalbi ayatir wadalika awalu makar al iman fil kalbi. Setelah mendengar ayat ini hampir-hampir hatiku terbang dan inilah pertama kalinya iman menancap di dalam hatiku. Jadi ayat ini menggiring manusia untuk berpikir apakah mereka diciptakan padahal yang tidak ada atau mereka menciptakan dirinya sendiri. Syalu Saimin rahimahullahu taala menyatakan sesuatu ada karena Tiga alasan Dua alasan tertolak Satu alasan ter diterima Pertama Ulangi Kan nanti juga diulangi Kata syahal ustamin Sesuatu ada karena tiga alasan Pertama Ada dengan sendirinya Cuk aja gitu ya Kemungkinan ini mustahil Terlebih Yang ada ini Begitu sempurna Alam Begitu sempurna Dan teratur saling berkaitan Satu sama lain Celut ada tanpa Ada yang menciptakan Mustahil Karena segala sesuatu yang ada dengan sendirinya Tidak mungkin teratur Lalu kata saya al-Ustamin Kalau kita jalan-jalan ke gunung Dan gunung pasti banyak hutannya kalau di Indonesia Kalau di Arab Saudi gak ada hutan Di tengah-tengah hutan Ternyata ada istana Yang megah, bersih, bagus Dengan halaman yang tertata Rapi dengan pohon-pohon yang ditata sedemikian rupa bersih gitu Lalu ada orang yang mengatakan bahwa istana itu ada dengan sendirinya. Tanpa ada yang membuat, tanpa ada yang mengurus, tanpa ada yang mengelola. Apa kita percaya? Enggak mungkin. Enggak mungkin masa semoga ini. Sebagus ini, semewa ini, sebersih, seterah. Atur setertata ini Gak ada yang membuat, gak ada yang mengurus Mustahil, semua orang akan percaya Itu baru rumah mewah di tengah hutan Yang gak seberapa dibanding kehebatan alam jagad raya ini Jadi kalau sesuatu ada Dengan sendirinya adalah sesuatu yang mustahil Kemungkinan kedua Sesuatu ada karena menciptakan dirinya sendiri Ini juga mustahil Karena apa? Karena segala sesuatu Sebelum dia ada Dia tidak ada Dan ketika tidak ada Mustahil dia bisa menjadi pencipta Walaupun menciptakan dirinya sendiri Karena sebuah ada Sesuatu ada karena menciptakan dirinya sendiri Mengadakan dirinya sendiri Ini juga mustahil Kenapa mustahil? Sebab Kalau seseorang bisa menciptakan dirinya sendiri Sebelum dia ada terciptakan Dia tidak ada Ketika dia tidak ada Mustahil sudah bisa menjadi pencipta Gitu kan ini harus agak mikir Nah ulang Walaupun sudah tua mikir Kemungkinan kedua Sesuatu ada karena dia Menciptakan dirinya sendiri Ya. Kemungkinan ini mustahil Tidak masuk akal Tidak bisa diterima oleh akal siapapun Karena apa? Karena sebelum dia ada Sebelum dia menciptakan dirinya sendiri Kan dia tidak ada ya Ketika dia tidak ada Mustahil dia sudah menjadi pencipta Walaupun menciptakan dirinya sendiri Ya, Sebelum ada Tiba-tiba jeleng ada Kenapa ada? Dia menciptakan dirinya sendiri Kalau dia menciptakan dirinya sendiri, berarti sebelum tercipta, dia tidak ada. Dan ketika dia tidak ada, apa mungkin ketika tidak ada sudah bisa menjadi pencipta, Tidak mungkin. Agak mikir sedikit, Bu. Sudah, gak perlu diulang lagi. Ini kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, inilah yang bisa diterima. Sesuatu ada karena diadakan oleh pihak lain. Sesuatu ada karena diciptakan oleh pihak lain. Nah inilah. Alam, jagatnya yang hebat, besar, dan indah serta tertata teratur ini ada. Tidak mungkin ada dengan sendirinya. Tidak mungkin juga dia menciptakan dirinya sendiri. Jadi kalau begitu, satu-satunya kemungkinan adalah dia ada karena ada yang menciptakan. Makanya ketika Ibnu Mutim tadi mendengar ayat ini an khuliqu min ghairi am humul khaliqu afalahumraka itu diciptakan padahal sebelumnya tidak ada ataukah mereka menciptakan diri sendiri mikir oh iya enggak mungkin kita menciptakan diri sendiri alam juga enggak mungkin ada karena menciptakan dirinya sendiri oh, kalau begitu pasti ada yang menciptakan siapa yang menciptakan nah itulah Allah subhanahu wa Jubil bin Mut'im tadi. Inilah penjelasan pertama tentang keberadaan Allah. Kedua. Al-Atwarul-Azibatul-Mukhtalafatul Al-Lati Merawihal-Insan من تراب إلى نطفة، فعلقة فمضمضة، فمضغة، ثم إنسان سوين ذي روح وعقل ينسق المدايل ويركب موتون الحار ويجمع الأموال ويحارب ويقاتل وينشرب مبادئ وأفكار وينظم الشعر. Wa yusirbu adaman Ila akhirih Fasubhana Man akdarahu ala zalim Bukti kedua tentang Keberadaan Allah adalah Fase-fase yang Menakjubkan Yang dialami oleh manusia Sejak mulai Berasal dari tanah dari tanah kemudian berubah menjadi nutva, menjadi sperma. Dari sperma menjadi alakor. Alakor itu zigot. Zigot apa ya? Segumpal darah gitu aja. Segumpal darah itu yang dimaksudlah zigot. Jadi setelah pertemuan antara sel sperma dengan sel telur, kemudian itulah yang disebut dengan? sigat kemudian menempel di dinding rahim. Seorang Ibu. Dari sigat kemudian menjadi mudghah, segumpal daging. Kemudian dibungkus kulit tulang jadilah manusia. Yang memiliki ruh, memiliki akal. Kemudian setelah menjadi manusia Dia membuka lahan-lahan Untuk jadi desa atau kota Mengarungi lautan Mengumpulkan harta Berperang Dan melahirkan beberapa karya Hasil karya pemikiran Dan seterusnya dan seterusnya Seluruh manusia Mengalami fase ini mulai dari tanah para mufassir menjelaskan yang dimaksud manusia bermula dari tanah itu adalah dari tumbuh-tumbuhan yang berasal dari tanah sari-sari pati tanah diserap oleh tumbuh-tumbuhan tumbuh-tumbuhannya dimakan oleh manusia dari hasil proses pencernaan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan tersebut kemudian menghasilkan sperma kemudian dipancarkan bertemu dengan sel telur, kemudian jadi zigot, kemudian terus jadi janin, kemudian jadi manusia. Itu adalah fase yang menakjubkan, proses yang menakjubkan yang teralami oleh seluruh manusia. Siapa yang mengatur seluruh fase atau proses tersebut? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud ya Allah yang telah menetapkan seluruhnya itu. Terlebih miliaran atau malah triliunan manusia sejak awal sampai akhir. Walaupun triliunan ada gak? Dua aja manusia yang segala-galanya mirip. Gak ada ya. Hatta anak kembar sekalipun pasti ada satu titik perbedaan atau beberapa perbedaan antara anak kembar apalagi yang tidak punya hubungan saudara berbeda dua mata dua lubang hidung dua lubang telinga bibir giginya jumlahnya sama bentuknya sama wajahnya juga begitu begitu tapi kok berbeda tidak ada yang sama triliunan orang dan itu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya pasti ada yang mengatur Demikian juga hewan Hewan Dengan entah berapa Juta jenis Juga tumbuh-tumbuhan Seluruhnya Tumbuh Berkembang Dengan pertumbuhan dan Perkembangan yang menakjubkan Siapa yang atur? Itu semua Allah Subhanahu SWT Ini Menjadi bukti tentang Adanya yang mengatur dan yang mengatur itulah yang dimaksud Allah. Ini poin kedua. Ketiga, bukti ketiga tentang keberadaan Allah adalah khalqu zaujain min kulli shayin fil qalb. Terciptanya segala makhluk secara berpasang-pasangan di alam ini. Manusia, jin, hewan, seluruhnya berpasang-pasangan. Manusia ada laki-laki, perempuan, jin juga begitu, hewan juga begitu, tumbuh-tumbuhan juga begitu. Tidak ada umpamanya jenis ketiga. Gimana dengan banci? Enggak, itu bukan salah satu jenis banci. Itu salah satu kelainan. Aja. Itu seluruhnya menunjukkan adanya yang menciptakan, adanya yang mengatur. Bukti keempat: Basul ardi lil khalaik wa khulqu samawati wal ajram al anawiyah wa imsaku kulli anizawal awal irt irt irt irta awal irtaqam bi ghairih. Bukti keempat Tentang keberadaan Allah adalah Dihamparkannya bumi bagi makhluk Diciptakannya langit Dan Al-Ajram, Al-Alawiyah Dengan Kata surya ini. Dan Masing-masing Dari tata surya Tersebut Menahan diri dari keluar dari orbitnya Beredar sesuai dengan garis edarnya Sedikit aja menyimpang bisa apa? Bisa bertubrukan dengan planet lain Dengan benda langit yang lain Nah, tetapnya mereka pada garis edarnya Pada orbitnya masing-masing Itu bukan kebetulan Pesawat aja. Dari satu tempat ke tempat lain, kota ke kota lain, negara ke negara lain, itu gak bisa sembarangan terbang ya. Tapi harus terbang pada koordinat tertentu yang ditentukan. Gak boleh menyimpang. Sedikit aja menyimpang bisa apa? Bisa bertumbuhkan dengan pesawat lain. Yang berlawanan arah. Nah bagaimana caranya agar pesawat itu tetap terbang di koordinatnya yang telah ditetapkan Karena diatur oleh pilot Pilotnya ya Mengatur agar posisi pesawat terbangnya ini pada jalurnya tidak menyimpang Dengan melihat komputer yang ada di depannya ini berada pada koordinat sekian terus begitu kalau umpah dibiarkan sendiri pesawat eh, Bisa belok kemana akhirnya bertumpukan Dengan pesawat lain Itu pesawat Dia tetap terbang pada jalurnya karena Dia atur oleh pilot Nah sekarang kalau planet apakah ada pilotnya? Tidak ada Lalu siapa yang mengatur agar planet beredar pada garis edarnya masing-masing? Allah subhanahu wa ta'ala Jadi keteraturan beredarnya planet di langit pada garis edarnya itu bukanlah sesuatu yang kebetulan tetapi ada yang mengatur. Yang mengaturnya itulah Allah Subhanahu wa taala. Ini poin keempat. Kelima. Al-lailu wan-nahar wa sabatu tuliha man fa'ini ma Falam yahdus marah wajidah angkana huna ka yamun min ayat nharuhum alailihi abqalu atau akhtaratul min al-akhir walubijuzin min thaniyah. Fasubhanahu man nado matilka dawratul falakiyah bihadhi jiqah. Bukti kalimat. Adanya malam dan siang. Serta konsistennya waktu antara malam dan siang. Kalau di Indonesia, rata-rata 12 jam siang, 12 jam malam gitu. Kadang-kadang berbeda sedikit, lebih sedikit, atau kurang sedikit, tergantung bulannya, waktunya. Demikian juga di negeri lain. Kalau musim panas, panang, pan, uh, siangnya lebih panjang daripada malamnya. Kalau musim dingin, Malamnya lebih panjang daripada siangnya Di arah utara Kutub utara atau kutub selatan Malamnya 6 bulan Siangnya juga 6 bulan Tapi tetap teratur seperti itu Nah Tidak pernah itu berubah Dan semuanya itu Berjalan bukan dengan sendirinya Tapi pasti ada yang Mengatur. Siapa yang mengaturnya? Allah Subhanahu Wataala. Kita seringkali tidak sadar siang sekian jam, malam sekian jam, tidak sadar bahawa semua itu diatur oleh Allah Subhanahu Wataala. Dan di kita konstan di Indonesia di negara-negara yang terletak di garis akutulistiwa konstan. Tapi di negara lain kadang malamnya lebih lebih panjang, kadang siangnya lebih panjang tergantung musimnya juga di kita cuma dua musim, di orang lain ada empat musim. Gunnah. Ida'ul ma khasiyatan hamla al-akshar, wal-adshar, dhatal kasafa, al-khafifah. Fabidhalik, sahulat hayatul bashar, biistikdamil falaki, al-latih tajrifil ba'ar. Kena, yang membuktikan adanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah, Arus air secara spesifik yang mampu membawa kayu-kayu dan benda-benda yang ringan yang beje-nya lebih kecil daripada beje air. Ibu-ibu yang dulu masih ingat waktu SMP ya ada yang disebut dengan berat jenis kalau dulu zaman saya beda karena c itu ditulis dengan d e b J kalau sekarang mungkin berat jenis b j kalau benda itu berat jenisnya di bawah berat jenis air maka akan mengapung kalau umpamanya lebih berat akan tenggelam kalau sama akan melayang nah seperti kayu walaupun beratnya berton-ton tapi tetap b j nya lebih Kecil daripada beji air Maka dia mengapung. Dengan hal itu Mudahlah kehidupan manusia Dengan Bisa mempergunakan Perahu yang Berlayar di atas air Jangan ditanya Kenapa Sekarang kapal-kapal Laut bukan dengan kayu Tapi dengan besi Tapi kok bisa mengapung? saya gak akan bisa jawab itu Jangan ditanya masalah itu. Tapi hal seperti itu ada yang mengatur. Siapa yang mengaturnya Allah. Nanti kita akan bisa apa namanya menemukan penjelasan di dalam e, tentang para malaikat gitu ya bu ya bahwa semua gerakan yang terjadi di alam ini itu semuanya diatur oleh malaikat. Termasuk software, di komputer itu juga kenapa bisa berlaku? karena itu diberlakukan, diberjalankan oleh para malaikat ketujuh ikhtarul insan ala kathiri minal umur wa tashirul kainati lahu hatta an al ba'ir al khadma Layak untuk tiflus segir. Alasan ketujuh, kemampuan manusia dalam banyak hal dan kemampuan mereka untuk menundukkan alam sampai-sampai unta yang besar itu bisa menurut kepada seorang anak kecil. dituntun aja si talinya, nya kemana aja walaupun dibawa ke jagal mau disembelih nurut itu untak besar kebo juga badannya kayak gede begitu dituntun oleh anak kecil nurut walaupun dituntunnya ke jagal mau disembelih nurut aja Apalagi sekarang bukan sekedar binatang yang seukuran kecil itulah Gajah, punta itu masih dianggap kecil Ini ada yang jauh lebih besar seperti pesawat Seperti umpamanya kapal laut Jauh lebih besar dengan bobot ribuan ton Tapi mampu dikendalikan oleh manusia yang kecil Siapa yang memberi kemampuan kepada manusia Untuk berbuat seperti itu Allah Inilah yang ketujuh Kedelapan Tashir riyahi taratan lil rahmah Wa taratan lil azab Kedelapan Berhempusan angin Kadang angin itu berhembus sebagai rahmat Kadang sebagai azab Kalau bermusnya sepoi-sepoi gitu Itu rahmat enak Bikin adem kepada kita Tapi begitu sudah jadi azab Seperti tornado Kita gak ada ya tornado Atau angin topan, Atau angin puting beliung, Angin puyuh Itu baru jadi azab Siapa yang mengatur? Allah subhanahu wa ta'ala kalau umpamanya kita lihat di berita Tentang ang angin tornado yang bisa menerbangkan Rumah atau truk Segala macam benda-benda Terbang semuanya Si angin itu berakar di bumi Dan menyambung sampai ke mana? Ke awan Kelihatan sekali Maka itu bukan terjadi dengan sendirinya itu bukan gejala alam, tapi itu adalah ada dari Allah Subhanahu Wataala. Kesembilan, berbeda-bedanya bahasa manusia dan warna serta bentuk tubuh manusia. Berbeda-bedanya bahasa manusia. Warna kulit manusia, bentuk tubuh manusia, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang kekar, ada yang ceking gitu ya. Padahal organ yang dimilikinya sama, memiliki dua mata, dua alis, satu hidung, dua pipi, dan yang lain-lainnya semuanya sama. Tapi walaupun organnya seluruhnya sama, tetapi bentuknya, warnanya, rupanya, aksennya, gaya bicaranya seluruhnya berbeda, tidak sama. Siapa yang membedakan? Itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. sepuluh adanya tidur yang sebenarnya dia memang diciptakan oleh Allah Tidur adalah momen terpenting dalam kehidupan manusia Tanpa adanya tidur manusia bisa cepat binasa Karena tidurlah masa-masa untuk mengistirahatkan organ-organ vital Organ-organ tertentu di dalam tubuh Walaupun Ada organ tertentu yang walaupun tidur Terus bekerja Seperti jantung gitu ya Kalau jantung ikut tidur Ya tidur selamanya <tuk> Kesebelas Ihya <tuk> ma Dihidupkannya bumi Dengan air Bumi yang tanya gersang kering, keronta setelah disiram air gemburlah dan suburlah dan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang beraneka raga ada yang bermanfaat, ada juga yang meracun seluruh makhluk yang hidup di muka bumi memanfaatkan air yang sana tersebut, berasal dari air hujan tadi Siapa yang menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu Dan menurunkan air dari langit Semuanya Allah Allah menyatakan dalam Al-Quran Surah Al-Waqiyah Tidakkah kamu perhatikan apa yang kamu tanam? Antum kasroonahu <fazra> amnah nuzailun, kamukah yang menumbuhkan tanaman itu ataukah kami? Afaroeitul ladhi afaroeitumulma al ladhi kasroon, tidakkah kalian perhatikan air yang kalian minum? Antum angzal tumuh minar musni amnah munzilun, apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit ataukah kami yang menurunkan? Ini? Itu semuanya Diturunkan dan diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu poinnya ke sebelas Dan poin terakhir Poin ke dua belas Baik ini poin terakhir dari beberapa bukti Adanya Allah maupun poin terakhir Dari pengajian kita siang ini. Nah ini poin terakhir yang menyenangkan Adalah adanya fitrah yang sudah kita jelaskan kemarin Fitrah yang ada dalam diri kita Menguatkan Keyakinan tentang Keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala Adanya fitrah dalam diri manusia Menguatkan Keyakinan bahwa Allah itu ada Dan jiwa ini tidak bisa lari dari hakikat kebenaran ini Intuisi kita Akan menuntun bahawa Allah itu ada Inilah 12 poin Yang menjadi bukti Keberadaan Allah Subhanahu Nah nanti buk Bukti-bukti akal Tadi itu semua bukti akal akan diperkuat dengan bukti-bukti dalil dari Al-Qur'an dan Al-Hadis yang sahih. Tapi bukti-bukti akal itu nanti saja akan kita jelaskan pada hari Rabu dua pekan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan kita buka sesi tanya jawab. Alhamdulillah. Iya, kita mulai membahas pertanyaan. Kalau makhluk diciptakan berpasangan Kenapa ada manusia yang tidak mendapatkan jodoh sampai dia meninggal Atau ada juga yang menikah berkali-kali Apakah berarti jodohnya banyak dan berarti tidak sepasang Yang dimaksud berpasang-pasangan itu laki dan perempuan itu. Mau menikah mau tidak pokoknya itu sepasang Nah, Kalau ada orang yang sampai meninggal Tidak menikah Dia gak rugi kok Insya Allah di akhirat tetap dinikahkan Kalau sama ahli surga akan dinikahkan Dengan sama ahli surga Jadi istri kita, suami kita di dunia Kalau dua-duanya suami istri ini Masuk surga tetap akan menjadi Suami istri di surga Oh kalau begitu bosan dong Enggak Karena bosel itu penderitaan. Dan di di surga tidak ada penderita Walaupun sama itu-itu juga Tapi penampilan beda Nah bagi yang Umpamanya Belum menikah di dunia Di akhiratnya tetap dinikahkan Kalau umpamanya ada pujan meninggal Soleh Nanti dia akan dinikahkan di surga dengan gadis Soleh meninggal ketika Masih gadis di dunia Sama-sama ahli -sama surga kalau ada suaminya ke surga terus uh, istrinya ke neraka maka si suami itu ke surga nanti akan dinikahkan dengan wanita lain yang ke surga yang suaminya ke neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat Bu akan nikah dinikahkan oleh Allah dengan Asiah dan juga Maryam. Maryam ibu dan Nabi Isa alaihi salam itu kan tidak menikah sampai meninggal tapi beliau orang yang salehah. Nanti di akhirat akan dinikahkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Asiah. Asiah itu istrinya siapa? Firaun. Suaminya di neraka, istrinya di surga. Di akhirat nanti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan dinikahkan dengan Asiah dan juga Maryam. Nah, seperti itu Allahu taala. Sholat itu berdasarkan arah matahari, ah nggak benar, ke akiblah. Mungkin waktunya berdasarkan Mata -mata. Uh, matahari posisi. Lalu bagaimana dengan di kutub yang bisa sepanjang hari seluruh malam tidak ada matahari. Apakah berarti peraturan ibadah yang orang Islam tidak fleksibel dengan semua kondisi? Fleksibel. Dan para ulama sudah menjelaskan. Uh, ada sebuah negeri di Eropa sana Yang ketika Ramadan Ketika Ramadan Lima menit siang, lima menit malam Jadi matahari itu pas Di posisi seperti pagi hari gitu Keluar sebentar lima menit Tapi setelah lima menit ter terbenam lagi Nanti lima menit keluar lagi Kemudian nanti terbenam lagi Seperti itu saya pernah ditanya oleh orang yang hidup di negeri seperti itu Bagaimana sholatnya, bagaimana saumnya 5 menit itu kan gak mungkin 5 kali sholat Dan saumnya gak mungkin Umpamanya pas matahari terbenam Makan, pas umpamanya terbit saum, itu gak ada artinya Nah, termasuk di Kutub Baik utara atau selatan 6 bulan siang, 6 bulan malam Apakah selama 6 bulan siang dan malam Berarti 1 tahun sehari semalam 5 kali sholat Bagaimana Saumnya? 6 bulan Saum mati Nah para ulama menjelaskan Pertama Mereka harus ikut Ke negeri terdekat Yang uh, Gak apa namanya Peredaran waktu Di negeri itu Memungkinkan diterapkannya Aturan sholat dan aturan Saum Ikut ke negeri terdekat itu Seperti itu Nah jadi, orang yang berada di kutub utara atau kutub selatan yang 6 bulan siang, 6 bulan malam Baik salatnya ataupun saunya ikut ke negeri terdekat Bolehkah seseorang bersyukur atas maksiat yang dilakukannya? Loh Karena masih banyak orang lain yang lebih parah maksiatnya Gak boleh Walaupun umpamanya maksiatnya kecil Bukan disyukuri tapi ditobati Ah, Saya agak mending itu uh, Mabuk orang lain ada yang berzinah Saya masih mending berzinah Orang lain ada yang musrik Syukur nah, Gak boleh Tetap sekecil apapun maksiat Wajib ditobati dan bukan disyukuri Adakah sholat tasbih? Ada. Cuma para ulama istilah Syekhul Islam ibn Taimiyah termasuk Syekh al-Husaymin membida'ahkan. Dan menyatakan hadisnya itu, La asla tidak ada asal. Tapi Syekh Muhammad Nasir al-Bani rohimaullah menyatakan ada. Karena hadisnya ada dan hadisnya itu Hasan. Syekh Ridwan, Jami Ridwan, dalam kitab tahkid uh, Muhtasar min Hajjul Qasidin, menjelaskan adanya salat tasbih kemudian beliau menukil hadisnya riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan. Jadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Syaralbani menyatakan itu ada dan sunnah karena hadisnya hasan, ada yang lain menyatakan itu ba'da. <Sisa> <Sisa> Allahu <'ala. Sisa> Saya mengajar di TPA yang metodenya tidak sesuai sunnah, tapi saya berusaha untuk mengajarkan yang sunnah. Masalahnya timbul pertentangan dari pengurus dan murid. Saya juga jadi bingung bagaimana sebaiknya sikap saya yang saya ambil. Apakah jika berhenti lebih maslahat untuk semua? Uh, pertimbangkan lihat kalau berhenti apa maslahat apa moloratnya, kalau tidak apa maslahatnya apa moloratnya, lalu ambil mana yang moloratnya terkecil dan maslahatnya terbesar. Kalau di saya sendiri itu lebih baik ya kita dirikan TPA sendiri dengan kurikulum sendiri. Seperti saya di sana bikin TPA sendiri secara organisasi menginduk kepada organisasi tertentu, tetapi kurikulum semuanya kita yang bikin, metoda kita yang bikin. Akhirnya muridnya muda, ratusan bahkan yang lain akhirnya menginduk kepada kita. Akhirnya kita diminta untuk menata guru-guru yang lain. Bisa begitu? Seorang istri dibolehkan berbohong kepada suami untuk menyenangkan hati suami Bagaimana jika bohongnya terlalu sering Karena jika jujur mungkin suami akan kecewa dan suami sering minta dipuji Tergantung yang dimaksud bohong untuk menyenangkan suami itu yang bagaimana Kalau kalau umpamanya, bohongnya itu umpamanya memuji fisik suami yang sebenarnya jelek Lalu kita sebut ganteng itu boleh Boleh Aduh gantengnya bapak Barang jelek, jelek Tapi kalau bohongnya itu Untuk menyenangkan suami Umpamanya uh, Istri melakukan kesalahan Lalu berbohong Agar suami tidak kecewa Maka ini tidak boleh umpamanya ya Umpamanya Suami tidak ada Ibu-ibu kedatangan tamu laki-laki Lalu diterima Itu salah Lalu setelah pulang suaminya Ditanya Bu tadi ada kamu gak kesini Kata ibu tidak ada Ini bohong yang tidak boleh Walaupun untuk menyenangkan suami Sebab kalau di, dijawab ada Ganteng ngobrol digaji, jam Oh itu bisa ngamuk Maka itu bohong yang Tidak boleh Boleh enggak seorang berkata seandainya hidung saya mancung pasti cantik sekali dan perkataan yang semisan. Boleh. Umpamanya, uh, perkataan lau atau seandainya yang terlarang pertama. Kan ada hadis yang menyatakan in aso bakasyai'un fala taqul lau abni fa alau anni kuntu fa uh, fa tu kada lakana kada. Walakin kurqadarullah wa masya'Allah. Kalau kamu ditimpa sesuatu, jangan kamu katakan seandainya saya tadi begini, begini, begini, maka pasti akan begini, begini, begini. Tapi katakanlah qadarullah wa masya'Allah, karena lau itu tahfthul a'mal karena lau atau seandainya itu membuka perbuatan syaitan. Nah, itu ada hadis yang melarang. Lalu Syahrul Sewin rahimahullah merinci. E, ini penjelasan ini pernah saya tulis di majalah As-Sunnah tentang perkataan seandainya. Nah, seandainya yang tidak boleh adalah, Pertama, seandainya yang digunakan untuk mengugat takdir Allah. Umpamanya, ya kita sudah terjadi kena musibah. Lalu kita katakan seandainya tadi kita gak kesana Pasti gak akan terjadi Itu berarti mengugat apa yang sudah terjadi Mengugat takdir Tidak boleh Kedua Seandainya yang terlarang adalah Seandainya yang digunakan untuk mengugat syariat Umpamanya Seandainya sholat itu sekali aja sehari Maka gak akan repot begini Seandainya seluruh itu Gak perlu sebulan atau nah seminggu aja Kan ringan, nah itu Menggugat syariat Itu juga haram, tidak boleh Adapun seandainya yang Menjelaskan Adanya hubungan sebab akibat Umpamanya ya Kita sedang Nyetir Secara mendadak ada anak nyebrang, Kita rem Akhirnya anak itu selamat Lalu kita katakan Seandainya tidak saya rem, pasti orang itu nabrak, ah, orang itu mati. Nah, ini boleh, karena memang realitanya begitu dan ada hubungan sebab akibat. Umpamanya ada anak tenggelam di kolam, kita ada di pinggir kolam, lalu kita nyebur menyelamatkan anak itu kemudian selamat. Lalu kita katakan seandainya tidak saya tolong nampi ini mati, itu boleh. Karena apa? Karena realitanya demikian Nah Inilah yang Pernah dikatakan oleh Nabi SAW Ketika uh, uh, Pamannya Abu Talib Mati dalam keadaan kafir Lalu didoakan oleh Nabi SAW agar siksaannya diringankan Lalu dikabulkan Sehingga Abu Talib yang harusnya berada di kerak neraka hmm. Hanya diberi dua Sendal. yang begitu sendal itu dipakai, ubun-ubunnya umum langsung mendidih. Itu seringan dengan ada di neraka. Lalu kata Nabi Sosalam, laula ana, la karena firdarkil asfarim binar. Nah, seandainya bukan karena aku, pasti Abu toilet ini berada di neraka yang paling bawah. Nabi mengatakan seandainya bukan karena aku. Ini menunjukkan boleh karena memang realitanya begitu hadis tersebut tadi Sahih diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari. Nah kalau umpamanya kita hidungnya pesek, yang lain lainnya bagus mata, pipi, kulit semuanya bagus, lalu kita bercermin, aduh ini hidung pesek, lalu kita katakan seandainya hidung saya macet pasti akan sakit. Memang realitanya begitu. Kalau Mengatakan hal itu dalam rangka apa Sesuai dengan realita dibolehkan Sama hanya dengan menyatakan Kalau tidak saya rem Anak itu tertabrak Kalau tidak saya tolong anak itu tenggelam Kalau bukan karena aku Abu Talib ini pasti berada di neraka yang paling bawah Itu kata Nabi S.A.W Kalau kata-kata seandainya itu Sesuai dengan realita dibolehkan Wallahu'ala Nabi S.A.W Apakah baik wanita yang belum menikah bekerja di kantor di mana wanita dan laki-laki digabung menjadi satu ruangan dan pembayaran gaji lewat bank konvensional Dan sementara jika kita tidak bekerja orang tua marah karena beranggapan untuk apa sudah disekolahkan tinggi-tinggi Bekerjanya baik, boleh nggak apa-apa, gaji dibayarkan lewat bankuan konvensional juga tidak apa-apa. Yang apa-apa satu poin aja di sini yaitu dicampur laki dan perempuan di satu ruangan. Itu yang harus kita hindarkan, gitu ya. Gimana caranya itu menyangkut teknis, pokoknya semaksimal yang bisa ya dihindarkan aja, Hal itu bisa umpamanya minta ruangan sendiri ke bos gitu, yang tidak ada istilah. Atau gimana ajalah caranya? Hukum asal ibadah adalah haram. Apakah ada dalilnya? Iya, itu ada kaidah al asfuril ibadah tiat tahrim ilmamahdaliun ala amri. Pada asalnya ibadah itu haram, kecuali kalau ada dalil yang memerintahkannya baru jadi wajib atau sunnah. Itu semuanya diambil dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang selesai Pada waktu sujud terakhir Lebih lama dari sujud sebelumnya Apakah ini sesuai dengan sifat salatnya Rasulullah SAW Jika tidak apakah termasuk bidang uh, Di dalam sujud kita dianjurkan berdoa Semau kita Nah, sebenarnya Syekh Al-Albani menyatakan tidak hanya dalam sujud, tapi dalam semua gerakan sholat Ketika ruku, ketika berdiri, ketika duduk, kita boleh berdoa setelah selesai membaca doa pokok dalam gerakan itu. Umpamanya, ketika kita tahiyat, kita beres doa tahiyat tapi imam masih belum salam. Lalu kita nganggur. Kau boleh kita berdoa dengan doa yang bebas setelah kita selesai membaca doa tahiyat. Atau umpamanya ketika kita duduk Kita membaca Robik Firli, Robik Firli yang ringkas Imam masih lama duduknya Kita boleh ditambah dengan Doa yang lain Ah, Bagaimana dengan bahasa Indonesia Ulama istilah, kalau Imam Ahmad menyatakan Di dalam sholat tidak boleh ada bahasa ajam Itu dijelaskan dalam kitab Masa imam Ahmad Bahasa ajam itu bahasa selain Arab, termasuk bahasa Indonesia tapi Syekh Al Usaimin membolehkan. Kata beliau menyatakan falijan umma syaa berdoalah dia hendalah dia berdoa sesuka hendaknya. Maksud sesuka hendaknya kata Syekh Al Usaimin baik isinya maupun bahasanya. Asal kata beliau e, khusunya kita berdoa dengan bahasa kita tidak melupakan bahawa kita sedang sholat, bahawa kita sujud terakhir. Kalau kita berdoa lama dengan bahasa Indonesia. Ya Allah minta saya rizki, Ya Allah cepat saya beridzu, Oh Ya Allah begini-gini, lama saking lamanya dan uh, lama ngomong dengan bahasa Indonesia lupa bahwa kita itu lagi sholat beraya segera langsung aja berdiri langsung pergi, nggak nggak nggak duduk nggak nggak salam. Nah jangan sampai seperti itu. Ya. Walhasil ini adalah termasuk hal yang diiktirafkan. Allah Kalau sudah berusaha mencari jodoh Tapi belum juga dapat Apakah ini sudah diatur? Ya itu sudah diatur oleh Allah Mungkin mencarinya kurang maksimal Boleh umpah minta bantuan Kepada teman Kepada orang lain Tolong cariin saya jodoh Gak apa-apa jadi yang gempar juga umpah man. Itu ikhtiarnya mungkin kurang maksimal Dan kalau toh belum juga dapat Memang belum waktunya barangkali Allah akan memberikan pada saat yang tepat Tadi belum dijelaskan bagaimana Kalau suami dan istri keduanya ahli surga Apakah akan dipasangkan? Uh, udah tadi saya kan tadi bilang Suami istri di dunia Kalau dua-duanya ke surga Di akhirat akan menjadi suami istri juga Sampai saya ambil-ambil Apa enggak bosen kan gitu Mungkin yang ngobrol Kayak ngobrol Kadang suami saya Suami mengajak jima ketika sedang hang Apakah dibolehkan? Tidak boleh haram jadi Yas Anil Mahin Kul Hia Ada Fakta Jiluhun Fil Mahin Mereka bertanya kepada kamu tentang haid katakan haid itu penyakit maka jauhi wanita wanita ketika haid maksud jauhi itu jangan digauli ini larangan siapa yang menggauli berarti melanggar larangan Allah dan haram dia berdosa berdosa Terus adakah kifaratnya ada? Dia harus berinfak e, dengan bilangan tertentu kalau dirupiahkan itu ya sekitar kurang dari lima puluh ribuan lah gitu ya. Tapi tidak boleh kalau Allah mengharamkan sesuatu pasti di sana ada ada ada ada mandatory kalau dilanggar walaupun ada kifarat. Dan tidak boleh ah kiparatnya murah kan? Lah. Uang saya miliaran ini cuma lima puluh ribu enteng anggap aja serakok. Jangan ya, kalau disengaja begitu. Kalau umpamanya tidak taan daripada berzina umpamanya lalu uh, akibatnya dia uh, mengkawli isinya ketika haid baru terkena kiparat. Tapi jangan mengentengkan ah lima puluh ribu enteng. Ah, ini disanggara terus. Bagaimana hukum gambar atau foto di dalam rumah yang ada di label-label barang? Karena yang digunakan untuk mengungkus alas dapur dan sebagainya Nah diupayakan jangan ada gambar-gambar atau makhluk hidupnya Kan banyak kertas-kertas yang polos gitu Iya Koran kalau ada gambarnya kan ada koran yang tidak ada gambar Ah oh, banyak banyak umpamanya iklan. berita atau iklan, iklan atau tulisan ilmiah gitu ya itu nggak ada gambarnya biasanya. Jangan. Ya. Pakai yang polos saja bagaimana hukum merokok yang sebenarnya ada yang mengharamkan dan ada yang makruh kan madzhab salaf yang mana haram e, karena ada ulama salaf yang memakruhkan oh ini semua ulama sepakat itu haram Nasnya qati dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih di antara ayat Al-Qur'an adalah pertama bahwa para nabi para rasul diutus dengan membawa misi Yahrimun aleihun khabais, wahyillun lahutaybat, wahyillun aleihun khabais. Para Nabi misinya adalah menghalalkan yang tayyibat dan mengharamkan yang khabais. Apa khabais? Imam Bukhari menyatakan kunu madorat fil badan. Semua yang madorat ke badan itu khabais. Semua yang khabais haram, seperti minuman keras, termasuk rokok. Apakah khabais? Apakah madorat? atau manfaat? Jelas. Dokter semua sepakat itu molor sampai pemerintah juga mewajibkan dalam setiap iklan rokok atau bungkus rokok mencantumkan tulisan merokok dapat menyebabkan kanker jantung gitu ya e, apa kerusakan janin dan seterusnya gitu itu semuanya sepakat itu molor dan itu khobais semua yang khobais ini yang pertama. Yang kedua tabdir mubadir Allah menyatakan inna mubadirina Allah tabdirut tabdir inna mubadirina kalau ikhwana syaitan jangan kalian berbuat tabdir mubadir karena yang mubadir itu adalah saudara saudaranya syaitan. Jadi sudah sepakat seluruh ulama. Kalau kesepakatan ulama lalu dilawan oleh seorang pendapat ustaz maka ustaz itu jangan didengar omongannya. Kita berpegang kepada apa yang dijelaskan para ulama berdasarkan dalil-dalil yang korban Bolehkah mempohongi suami dengan menghadiri atau mengikuti kajian ini Karena suami melarang Dengan alasan seorang wanita lebih baik di rumah Menuntut ilmunya cukup dengan mendengarkan radio roja atau membaca buku saja Kalau alasan suami begitu bisa dipatahkan Bisa dipertanggungkan. Bilang aja, semua Ustad yang isi di Roja menganjurkan wanita hadir di majelis. di majelis daripada ikut mendengarkan di radio. Kalau di radio nggak efektif. Sambil apa? Sambil ini? Sambil itu? Pertama. Kedua, pengorbanannya kan lain. Kalau keluar dari rumah, dia harus keluar ongkos. Dia harus melangkah. Dia harus berdesak-desakan. Pokoknya ada pengorbanan Dan setiap pengorbanan tidak gratis Pasti akan memperoleh balasan. Ya. Jadi patahkan aja Argumennya ya. Sampai dia melisik ya. Boleh gak kita belajar dari TKTPA Ustadz yang sudah berjalan Dan boleh gak kita menyontek Kurikulumnya kalau mau tanya Tanya info tentang TPA kemana kita mau bertanya Boleh gak kita belajar Dari TKT PA Ustadz Yang sudah berjalan Ustadz mana Oh boleh Boleh boleh, Belajar boleh Nanti di, di Nurul Iman di Kebon Jeruk Juga mau diterapkan dan Mau dikirim ke gulung dan Pedangannya insya Allah Nanti tentu saja akan ada penataran Bagi calon pengurus dan calon pengadilan Ya, habis sudah pertanyaan dan juga habis waktu yang kita miliki sampai di sini saja dulu. Hanaka Allahu wa bihamdihi. Syarallah ila ila an astagfiruka wa atu bilai. warahmatullahi wabarakatuh.